Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdih. was salatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah min ba'di. Amma ba'du. Ya saya hormati dan saya banggakan pimpinan Rumah Afiz Ibu Sri Wahyuni beserta orang tua dan seluruh Para wali, santri, ayah-ayah dan ibu-ibu Dari anak-anak kita yang ikut dalam rumah Tahfidz, Kita doakan beliau dan kita semua semoga dalam Limpahan karunia Allah subhanahu wa ta'ala Bapak jamat yang saya hormati Bapak Urrah Dekan-dekan dari jajaran pemerintah yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati Sahabat saya, Bapak Doktor Reddy Masri Dan para asatir, dan ikhkoh juga Termasuk kori kita dan yang sangat indah suaranya yang telah kita simak bersama Yang semuanya saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah, wa syukrulillah. Pada hari ini entah mungkin karena berkah Al-Quran. Semula tadi udaranya panas, Alhamdulillah sekarang sudah terasa semakin sejuk. Mudah-mudahan ini berkah Al-Quran. Bapak Ibu, saya dari tadi mikir, mesti berbantun apa nih saya? Orang lombok itu tidak ada yang bisa berpantun. Dari tadi berulang-ulang, pembawa uh, acara menyampaikan pantun-pantun yang indah. Jadi saya waktu duduk tadi mikir kira-kira apa yang bisa saya buat jadi pantun. Nah, jadi saya saya ngarang pantun tadi Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan enggak aneh suaranya. Pantunnya berbunyi gini. Wa inna al-hafizun. Firman Allah. Dalam kitabnya Anak-anak Medan Berduyun-duyun Menghafalkan Al-Quran bersama-sama Ada satu lagi nih uh, Ustaz Deddy Orangnya gagah Ustaz Deddy Orangnya gagah Bentar dulu Ya, ini yang kedua ini soalnya saya buatnya sekarang waktu sambil duduk. Ustadz Dedy orangnya gagah. Lulusan Mesir tamat al-Azhar. Tidak perlu di dunia bermegah-megah. Cukup jadikan Al-Quran sebagai sinar. Sudah dua saja, sudah tidak sambung buat lagi. Bapak ibu, hadirin dan hadirin sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah yang paling utama tentu kita bersama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melewati masjidnya. Beliau masuk ke masjid Di masjid itu oleh Rasul yang mulia dilihat ada dua kelompok. Ada kelompok yang satu itu sedang semuanya berzikir. Bertasbih beristighfar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wabarakatuh, terus beristighfar. Kemudian di samping atau tidak jauh dari majlis yang satu itu, ada satu lagi majlis. Di mana di situ, ia pada Rasulullah Di mana para sahabat yang hadir pada waktu itu belajar. Jadi belajar Al-Quran. Ada yang belajar menghafal. Ada yang belajar untuk memahami semuanya membuka Al Qur'an membaca Al Qur'an kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dua-dua majlis ini adalah majlis yang baik majlis zikir majlis yang baik majlis doa majlis yang baik di situ zikir perdoaku yang satu lagi majlis ilmu juga majlis yang baik tapi kata Rasul mesti ada yang lebih baik dari yang dua ini, salah satunya mesti ada yang lebih. baik Majlis doa dan majlis zikir, semua yang hadir berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang beruntukan mana yang dikabulkan dan mana yang tidak dikabulkan. Tapi majlis ini yang disitu diajarkan Al Quran. Baik itu tahfiznya, tafsirnya, kemudian memahami ilmu-ilmu yang baik, belajar tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat, itulah majlis yang lebih baik, kata Nabi Besar, Muhammad SAW. Jadi majlis di mana ada tahfizul Quran, seperti rumah tahfiz yang dibangun oleh Ibu Sri Wahyuni, oleh Ustaz Dedi dan semua yang ada di sini dengan bertahap sedikit demi sedikit insyaAllah majlis ini adalah majlis yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka bukan bapak-bapak dan ibu yang bersyukur saya bisa hadir kemari, justru sayalah yang lebih berterima kasih dan bersyukur bisa hadir bersama-sama dengan bapak-ibu semua di tempat ini. anak-anak kita bapak-bapak dan ibu-ibu Tadi pada saat saya datang, itu berbaris di sisi kanan dan di sisi kiri. Membaca sholawat. Sholawat tola al-Badru. Itulah sholawat yang diucapkan oleh penduduk Madinah ketika baginda Rasul tiba berhijrah dari Mekah. Setelah Rasulullah s.a.w. tiba di Madinah, sholah satu yang beliau lakukan adalah merubah nama dari Yasrib menjadi Al-Madinatul Munawwar. Yasrib itu nama desa kecil. Penduduknya jauh lebih sedikit dibanding kota Mekkah. Diganti oleh Rasul menjadi Al-Madinatul Munawwar. Di dalam riwayat disampaikan ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa arti dari Al-Madinatul Munawwar?" Nama ini terlalu berat buat kami. Ini desa kecil. Ya trik itu nama desa diganti menjadi Al Madinah, Madinahul Rasul, Al Madinahul Munawwar, kota yang penuh dengan cemerlang cahaya. Apa kata Nabi yang Mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tempat ini kecil, tetapi Insya Allah akan bersinar cemerlang. Dengan cahaya kitab suci Al Qur'an. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita di dunia ini harus ada dua dimensinya. Kita melihat kehidupan dunia ini jangan hanya dari sisi zohir atau material saja. Kita lihat dunia ini sebagaimana Rasul melihat kota Madinah. Tidak hanya dilihat dari sisi di situ ada kebun-kebun kurma. Tidak hanya dilihat dari sisi bahwa di situ ada pasang yang bisa dikembangkan. Tapi Nabi kita yang mulia melihat kota Madinah pada saat itu sebagai tempat di mana cahaya iman akan memancar tidak hanya menerangi jazirah Arabiyah tapi juga bahkan memancar ke seluruh dunia. Dan itulah kekuatan dari kota Madinah pada waktu itu. Pelajarannya Bapak-bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, anak-anak yang tahfiz di tempat ini, merekalah yang akan insyaallah menerangi kota Medan yang luar biasa indahnya ini. Merekalah yang akan menjaga sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada satu tempat bukan hanya dari sisi kedisiplinan dari orang-orang yang tinggal di situ untuk menjaga, merawat dan memelihara tempat tinggalnya. Tidak hanya dari sisi adanya tentara-tentara dengan persenjataan yang kuat yang menjaga tempat itu. Tapi juga Rasul mengajarkan bahwa kekuatan penjagaan akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada satu tempat manakala di tempat itu banyak orang yang cinta kepada Allah dan kepada kebaikan anak-anak kita yang menghafal di rumah Tafius ini insyaAllah akan menjadi sebaik-baik penjaga mudah-mudahan tidak hanya menjaga kampungnya Kelurahannya Tempat Medan ini Tapi juga Menjaga insyaallah Kedua orang tuanya Bapak Ibu Kalau kata Rasul Sallallahu alaihi ummati ma Hasadu umbadi Mabayna sistir Di panelnya Umatku itu Kata Rasul Antara enam puluh Sampai 70 tahun Apa maksudnya dipanen itu? itu? Jatah umurnya Jadi umur dari umat Nabi besar Muhammad Salamahualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tidak panjang-panjang Kata Rasul antara 60 sampai 70 Kalau sudah ada yang sudah sampai 80 Wah itu luar biasa. Apalagi yang 90, apalagi lebih dari 100, itu istimewa. Nabi yang mulia saja, umurnya 63 tahun. Rata-rata umurku di panennya umatku, dicabutnya nyawa oleh malaikat Israel, oleh malaikat maut itu antara 60 sampai 70 tahun. Pendeknya tidak sepanjang umat-umat sebelumnya. Tetapi walaupun umur dari umat Rasul yang mulia ini pendek, kalau umatnya yaitu kita yang ada di sini menempuh jalan-jalan tertentu yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka umur kita yang pendek itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa salah satu jalannya? Salah satu jalannya adalah Waladan solehan taruh. Kalau kita ingin umur kita panjang, ibu-ibu, jauh melabih 60-70 tahun, siapkan anak-anak kita, kita tinggalkan di dunia dalam keadaan, dalam keadaan anak-anak kita itu soleh dan solehan. Apa itu soleh dan solehan? Soleh dan solehan itu anak-anak yang baik. Kalau orang tua yang bingung bapak-bapak, ibu-ibu yang sekian puluh tahun yang lalu tidak bahagia cita-citanya untuk anak-anaknya. Hanya cukup mengatakan anak-anakku, kamu mudah-mudahan jadi anak yang salih. Kalau perempuan, mudah-mudahan jadi anak yang salih. Kalau orang tua sekarang, banyak cita-citanya. Panjang doanya untuk anaknya. Kalau orang dulu pendek, cuma minta anaknya jadi anak yang baik. Kenapa Bapak Ibu, Saudara sekalian, doa dari orang tua kita itu cukup anak yang soleh dan solehah? Karena di dalam kata soleh dan solehah itu ada inti, inti sari, ada perasan. Jadi kalau seperti jeruk medan itu diperas, hasil dari perasannya itu itu yang kita cari dalam kata soleh dan soleha itulah perasaan dari segala macam kebaikan. Jadi kalau dulu orang tua kita berdoa mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha itu artinya orang tua kita berharap kita menjadi anak-anak yang terbaik. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian. Jalan untuk membangun kesolehan di anak-anak kita. Salah satu yang paling utama kata ulama adalah mendekatkan anak-anak kita kepada kita semua. Dekatkan dia kepada Al-Quran. Itu jalan menjadikan anak kita anak yang soh. Tidak usah terlalu banyak resetnya. Cukup dia banyak dekat kepada Al-Quran. Kalau dia punya kemampuan untuk menghafal yang baik dengan dia dekat, akan menjadi hafiz. Amin. Kalaupun dia tidak memiliki kekuatan menghafal yang baik, dengan dekat, dia akan dapat keberkahan ala kurang. Walaupun mungkin hafalannya tidak sebagus teman yang lain. Di dalam Al-Qur'an itu, Bapak Ibu, Allah SWT sering menggambarkan hidup kita ini seperti satu perniagaan. Seperti kita berdagang. Modalnya apa? Sehat, umur. Apa perdagangan? Bagaimana kita menempuh hidup supaya hidup ini menjadi bisnis yang sukses. Kalau ukuran pengusaha di dunia, bisnis yang sukses itu yang untungnya besar duitnya banyak. Kalau kita sebagai seorang muslim, ukuran dari kehidupan yang sukses adalah kita menabung kebaikan sebanyak-banyaknya di kehidupan dunia. menabur uang belum tentu sukses karena uang yang kita tinggalkan itu bukan milik kita itu milik ahli waris kita makanya kalau ada orang meninggal di dalam hadis disebutkan ada dua pembicaraan ada nih misalnya orang meninggal di dunia maka ada dua pembicaraan ada satu pembicaraan di langit ada satu pembicaraan di bumi yang di langit, apa katanya? Antar para malaikat. Satu sama lain, bicara bahwa malaikat itu mengomentari yang meninggal, Mada Padang. Apa yang orang itu telah siapkan, yang telah dia berikan untuk kehidupan akhiratnya? Berapa banyak yang dia sudah sedekahkan? Berapa kebaikan yang sudah dia sumbangkan? Berapa nasihat yang sudah dia berikan? Berapa maaf yang dia berikan kepada orang yang salah kepada dia. Berapa istighfah yang sudah dia ucapkan atas dosa Tuhan. Berapa sholat, sunnah ataupun yang wajib yang sudah dia tunaikan Dan kembalikan kebaikan yang lain. Itu di atas. Apa yang sudah diberikan. Kalau manusia, kata Nabi, di langit, Bicaranya malaikat seperti itu Kalau di dunia, bicaranya orang Madaqallah Kalau malaikat ngomongnya apa yang sudah dia berikan Kalau manusia bilang apa yang dia tinggalkan untuk warisan Yang punya kita yang mana bu? Yang di atas sampai di bawah Yang sudah diberikan apa yang kita tinggalkan Yang kita berikan kalau yang kita tinggalkan itu milik anak-anak dan keturunan, ahli waris kita. Yang menjadi milik kita adalah apa yang telah kita berikan. Dan salah satu yang paling menguntungkan yang kita berikan kata para ulama adalah amal jariah berupa anak-anak yang soleh dan soleha. Salah satu cara untuk menjadikan anak kita soleh dan soleha, kekalkanlah kepada kitab suci Al Qur'an. Jadi memasukkan anak kita ke rumah tabiin ini bagian dari membangun masa depan kita. Ya ibu-ibu, ini bagian dari membangun masa depan kita. Jangan takut, jangan khawatir anak kita yang kita masukkan untuk menghafal Qur'an, jangan khawatir masa depan dia oh, allah yang atur. Dulu saya diberikan kesempatan untuk menghafal Qur'an tidak ada kekhawatiran orang tua saya, saya jadi apa? Nyatanya saya bisa juga jadi gubern. -gubern. Alhamdulillah. Saya yakin salah satu yang paling utama, selain ridho Allah, doa orang tua juga adalah keberkahan Al-Qur'an. Jadi jangan khawatir. Kalau kata ulama, kita bekerja untuk akhirat itu seperti orang menanam padi. Kalau kita menanam padi, itu rumputnya pasti ikut. Kalau kita berbuat sesuatu untuk akhirat, dunia akan mengikuti. Tapi kalau kita bekerja hanya untuk dunia, itu seperti orang menanam rumput. Ada orang menanam rumput, terus tiba-tiba padi tumbuh. Tidak. Kalau kita nanam padi di sawah, itu rumput-rumput itu tumbuh di pematang. Itu gambaran bahwa kalau kita bekerja untuk cita-cita keribuan Allah, kita bekerja untuk tidak hanya bagaimana mempersiapkan diri untuk dunia kita, tapi juga lebih lagi untuk mempersiapkan akhirat yang baik, insya Allah dunia akan ikut. Seperti menanam padi, rumput ikut tumbuh di sekitarnya. Tapi kalau kita hanya mikir urusan perut saja tidak memikirkan bagaimana pendidikan anak kita terdapat Bagaimana anak-anak kita akan menempuh hidupnya setelah kita sebagai orang tua tidak ada di dunia Bagaimana anak-anak kita menghadapi tantangan kehidupan setelah kita tidak bisa lagi menasehatinya di dunia Kalau kita tidak memikirkan itu seperti orang yang menanam rumput mungkin rumputnya tumbuh tapi hanya rumput saja tidak mungkin pada saat kita menanam rumput itu adi akan ikut tumbuh. Oleh karena itu bapak ibu ini syafaat insyaallah untuk ibu-ibu semua. Kata Rasul ada dua macam ibadah yang akan jadi syafaat. Pertama puasa yang kedua, Al-Quran orang yang banyak puasa puasa menjadi syafaat istilah syafaat itu artinya pencukup dari kekurangan ibu-ibu nih kita sekarang hidup di dunia termasuk saya yang penuh dengan kekurangan kita semua kita memang benar katakanlah misalnya lima kali sehari semalam kita sholat tapi apa kita nyamin Lima limanya Allah terima belum tentu. Kita satu kali setahun mengeluarkan zakat mal, tapi apa Allah jamin? Apa kita bisa jamin Allah akan menerima zakat mal kita itu sebanyak apa yang kita berikan? Belum tentu. Mungkin kita bersedekah, berzakat, tetapi tidak dihela hati kita. Mungkin kita berzakat, tapi masih kita ingat dan kita sebut sebut setelah itu. Orang yang kita berikan zakat, kita celah, kita hina, kita rendahkan, misalnya, eh kamu dulu saya kasih zakat, yang macam-macam, eh kok kamu gaya-gaya, kan kemana saya kasih zakat. Kita beribadah, tapi kita rusak ibadahnya. Maka belum tentu semua ibadah kita ingin berima. Kita perlu pencukup, kita perlu sesuatu yang menambal bolong ibadah kita itulah yang diistilahkan dengan syafaat. Pencukup kata Rasul dua hal yang bisa menjadi syafaat yaitu puasa dan amal. Mudah-mudahan dengan sebab anak-anak kita baca Al-Qur'an, masuk di rumah tahfiz, ibu-ibu, bapak-bapak kita sebagai orang tua, yang ibadah kita mungkin masih bolong-bolong, mudah-mudahan bisa ditambal ya, ibu-ibu, ya. Ditambal oleh anak-anak kita. Dicukupkan oleh anak-anak kita dengan sebab mereka ikut di dalam rumah takut ini. Jadi Bapak Ibu, insyaAllah tidak ada rugi dunia dunia akhirat. Semua untung saja. Waktu anak-anak kita menjadi waktu yang berkah karena dia dekat dengan Al-Quran. Hafalan anak-anak kita juga menjadi keuntungan untuk kita. Karena akan menjadi amal jariah sepanjang hidup dan bahkan setelah kita meninggal dunia. Dan insyaAllah telah di akhirat pada saat kita ditanya pertanggung jawaban anak-anak kita. Bagaimana kau mendidik anak-anakmu? Kita bisa menjawab dengan jawaban yang tenang dan tegas. Ya Allah saya tinggalkan anak-anak saya dan saya didik mereka untuk mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya jadi kebaikan. Bapak, Ibu hadirin dengan hadirah sekalian. Oleh karena itu... Saya mengajak kita semua, Ibu Sri Wahyuni tentu tidak punya kekuatan sendirian. Tidak punya kekuatan hanya dengan yang ada di rumah kahwis untuk menjaga dan membesarkannya. Maka Ibu Sri Wahyuni itu butuh bantuan dari kita semua. Siap kita bantu Ibu-Ibu ya? Siap kita bantu Ibu-Ibu? Ibu-Ibu siap dibantu? Bapak-bapak? yang paling nyata adalah masukkan anak kita ke rumah taat. Semakin syiar, insyaallah akan menjadi sumber keberkahan. Bangsa kita ini Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian perlu kepada orang-orang yang punya keteguhan iman. Bangsa ini perlu orang-orang yang punya keteguhan iman. Punya karakter yang kuat dan salah satu cara membangun karakter yang kuat adalah membiasakan anak-anak kita untuk dekat dengan orang-orang Karakternya akan kuat, tidak cengeng Karakternya akan kuat, berani kepada kebenaran Karakternya akan kuat, sanggup menghadapi tantangan apa pun. Kalau dia memang biasa dekat dengan orang-orang Bangsa kita perlu anak-anak muda, generasi yang kuat karakternya yang mentalnya baik, yang cinta kepada kebaikan dan itu semua akan dihadirkan oleh kitab suci Al-Qur'an manakala selalu dibaca, dihafal dan dipahami serta diamalkan kandungan serta isinya oleh kita semua. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, saya bersyukur bisa bersilaturahim, mudah-mudahan rumah takdir kita ini Bisa semakin maju di masa-masa yang datang-datang Insya Allah Saya Saya uh, huh? Saya ingin Dengar hafalannya Mana yang Mana yang uh, sudah Mana yang sudah 15? 10? Ayo ke mana Mana? Ayuh, yang selera sepuluh dua angkat tangan sepuluh, dua puluh nafalnya dari depan atau belakang ya dari Al-Baqarah hmm. yuk, siapa yuk ini Pak Esri pada bagus semua hafalan cuma malu-malu biasanya anak-anak kemedan itu gak ada yang malu-malu ya? huh? oh iya Siapa namanya nak? Siapa? Nurkila, dia Berapa juz sudah apa ya? 5 juz. 5 juz? Ah, Coba ya. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ ابْتَلَى اللَّهُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ بِالْوَبَاءِ انقهر بيتك انقهر بيتك نقول يدينا وواقف فينا وروى قي السجود واذا علم مصابك ووصل بها اذاه لبني ويعقوب يا بني ان بالله اصطفى لكم الطيب وَالصَّادِعَاتِ دَائِبَاتٍ يَرۡهَقْنَ بِهِۦ وَيَخۡضِبُونَ يَا بَنِيٓ إِنَّ ٱللَّهَ ٱسْتَطَٰعَ كُلَّ شَىْءٍ وَكَلَّمَ مُوسَىٰ تَكۡلِيمًا ۚ إِنَّهُۥ كَانَ رَبًّا مَّنِيعًا ۖ ٱتَّخَذۡتُم مِّن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً لَّعَلَّكُم بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما ونزل إليه الرحب و البر. آمن الرسول بما ونزل إليه soro Allahu alaihi baik nian soal yang kedua sama ketiga tadi masih terbang hafalannya enggak apa-apa nanti ditangkap lagi hafalannya cara menangkap hafalan itu ulangi terus diulangi nah eh, tadi ada tiga pertanyaan saya itu yang pertama tentang pujian Allah kepada Nabi Ibrahim jadi bukan hanya manusia biasa, kayak kita yang diuji, Bapak Ibu Nabi juga diuji, Rasul juga diuji. Jadi kalau ada ujian, kalau ada cobaan dalam hidup, jangan putus asa. Karena setiap cobaan itu adalah cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Kata Muhammad, semua cobaan itu disempurnakan dan ditutaskan. Dan itulah ciri dari orang yang beriman. Menghadapi cobaan Allah, tugas dari Allah, dia tuntaskan. Dia tidak menghindar dari perjuangan. Dia tidak berkelip dari perintah, tapi dia tuntaskan, dia laksanakan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya tanya, Allah, itu cerita Allah bagaimana bahwa para nabi itu kepada anak-anak mereka, tidak hanya berpesan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi Tapi mereka berpesan untuk hal yang sangat penting Yaitu menjaga keimanan kepada Allah Jadi para nabi berwasiat kepada anak-anaknya Duhai anak anakku Sesungguhnya Allah telah memilihkan Iman yang terbaik, agama yang terbaik Maka jangan meninggal kita membawa Islam Itu pesan itu pesan dari Allah, pesan dari para Nabi kepada keturunannya. Kemudian yang terakhir tadi tentang pokok-pokok keimanan. Bagus bapaknya. Cuman tadi dua soal terakhir itu masih lepas terbang. Nanti ditampok ya, diulang ya terbanyak. Terima kasih. Ada satu lagi. Ada yang mana Mbak Lita? Ya, Ustaz, ada yang ingin dites, kata Zasad. Baru selesai satu dos, tapi nah, ingin iya. dites, kata Zasad. Nah, nah, nah, nah, nah. ya, ayo, kata Zahid sama si Rizky, mau dites, kata Zasad. Ya. Ah, maju dulu ke depan, ayo. Ya, hidup. Hidup, hidup. Ya. Ya. Baru selesai hafalannya dos juga. Iya. Oh iya 0730 bukan 01 bukan just 30 ya jadi tes kan. Eh a'udzubillahi minasyaitonir rajim Alam tak lagi takaluk upaya diwara di mana dihulaih alati lamu tak mahu dihulaih, wsa wsa mudah lagi najis sok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 Sedikit tangkap ya. Nah, karena tangkapnya itu dengan banyak mengulangi. Iya hmm. nih. Itu saat ini kasih hadiah. Saya juga mau kasih hadiah nih. Nah, ya. saya mau kasih hadiah kamu. Mana tadi yang uh, siapa? Baik, ya bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati. Tadi kita saksikan anak-anak kita. Orang tuanya ada di sini enggak tadi yang baca Qur'an? Adakah orang tuanya? Wah, tadi orang tua dari yang membaca Al-Quran tadi sungguh beruntung. Karena kata Rasulullah SAW mengkoro harfan minkitabilah falahu bihi hasanah. وَالْحَسَاتُ بِأَشْرِيًا مُتَالِهًا لَا أَقُلُ أَلِفْ لَمِنْ حَرْفُرْ وَلَكِنْ أَلِفْ مُنْ حَرْفُرْ وَلَمُنْ حَرْفُرْ وَمِمُنْ حَرْفُرْ Siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapat sepuluh kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu, lamnya satu, linnya satu. Jadi alif lam mim itu tiga huruf, tiga kali sepuluh, tiga puluh kebaikan. Tadi sudah berapa ayat yang dibaca oleh anak-anak kita. Sebanyak yang dibaca tadi, itu terkirim untuk orang tuanya. InsyaAllah menjadi kebaikan. Demikian, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan rumah khafiz kita bisa semakin maju. Dan mudah-mudahan anak-anak kita yang menghafal di tempat ini, menjadi generasi yang terbaik untuk kita semua, insyaAllah.